Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Taksimul fi'li bin nadori ila maf'ulihi Yaitu pembagian fiil ditinjau dari objeknya fiil ditinjau dari objeknya dia dibagi menjadi dua Ada fiil lazim dan ada fiil muta'adi Kita akan jelaskan satu persatu Baik, apa itu VL Lazim? Di sini disebutkan VL Lazim adalah VL yang tidak membutuhkan adanya objek. Sekali lagi, VL Lazim adalah VL yang tidak membutuhkan adanya objek. Dalam bahasa kita, kita sering kenal bahwasanya kalau ada kata kerja yang dia tidak butuh objek, Dinamakan sebagai kata kerja intransitif. Ya, kata kerja intransitif. Yaitu kata kerja yang tidak butuh adanya objek. Nah, dalam bahasa Arab, dia dikenal dengan fi'el lazim. Contohnya, misalnya, Qama, Zaidun, Zaid, berdiri. Nah, fi'el Qama, atau fi'el yang mempunyai arti berdiri, di sini dia tidak butuh adanya objek, namanya saja berdiri. Ya, dia tidak ada objeknya. Contoh yang lain misalnya hadhara Muhammadun. Demikian pula fi'il hadhara yang mempunyai arti hadir, dia juga tidak mempunyai objek. Contoh yang lain supaya dapat dipahami misalnya jalasa aliun, ya ali duduk. Demikian pula fi'il jalasa yang artinya duduk, dia juga termasuk fi'il lazim. Karena memang dia tidak butuh adanya objek Baik, kemudian untuk kelompok yang kedua Yaitu VL Mutadi Tadi ada VL Lazim Sekarang kita akan bahas tentang VL Mutadi Baik, apa itu VL Mutadi? Di sini disebutkan VL Mutadi adalah VL yang membutuhkan adanya objek Jadi yang dinamakan dengan Fi'il muta'adi adalah fi'il yang membutuhkan adanya objek. Dalam bahasa kita sering kita kenal dengan namanya kata kerja transitif. Itu kata kerja yang dia membutuhkan adanya objek. Contohnya misalnya, Fahima Zaidun Adarsah. Zaid memahami pelajaran. Baik, kita perhatikan pada fi'il Fahima. Dia dikategorikan sebagai fi'il muta'adi, Karena memang pahimah yang mempunyai arti memahami, dia butuh adanya ob, objek. Apa yang dipahami? Oh, ternyata yang dipahami adalah ad-darsa, yaitu pelajaran. Nah, karena fiil pahimah dia butuh objek, dalam hal ini adalah ad-darsa, maka fiil pahimah dia dikategorikan sebagai fiil mutahadi. Kemudian contoh yang lain kita sebutkan di sini. Shariba Muhammadun al Asala. Muhammad minum madu. Demikian pula, fiil shariba dia juga ada objeknya, yaitu al Asala madu. Oleh karena itu, maka dia dikategorikan sebagai fiil mutadi. Baik, kemudian contoh yang lain, misalnya akalah Aliun al Kubza. Ali makan roti. Nah, namanya saja fiil yang mempunyai arti makan, yaitu akala. Tentu ada sesuatu yang dimakan, berarti butuh adanya objek. Oleh karena itu, fiil akala dia dimasukkan ke dalam kelompok fiil mutaadi. Baik, sekarang kita akan belajar tentang cara membuat fiil mutaadi. Mungkin ada orang yang bingung. Loh, kalau misalnya tadi dikatakan Misalnya tadi dikatakan Hadoro ya Tadi dikatakan hadoro Hadir misalnya Kalau kita ingin menjadikan menjadi Suatu VL yang artinya Menghadirkan bagaimana? Nah ini tentunya ada caranya Baik Sekarang kita akan belajar Cara membuat VL mutadi Oke Baik, bagaimana cara membuatnya yaitu kita katakan di sini ya, sebagai cara yang pertama yaitu dibuat mengikuti wazan atau pola fa'ala. Jadi, di tadi diikutkan dengan wazan fa'ala. Contohnya misalnya hasuna yang artinya baik atau bagus, maka taskala kita ikutkan dengan wazan fa'ala sehingga menjadi atsana artinya sudah lain. Ini artinya sudah memperbaiki atau membaguskan. Oh, kalau namanya saja memperbaiki atau membaguskan dia ya tentunya butuh adanya objek sehingga menjadi mutadi Contoh yang lain misalnya sahula artinya mudah. Kalau saya menginginkan artinya memudahkan bagaimana? Gampang. Caranya yaitu diikutkan wazan fa'ala sehingga menjadi Sahala yang mempunyai arti memudahkan. Baik, kemudian. Cara yang kedua, yaitu dibuat mengikuti wazan atau pola af'ala. Contohnya misalnya khoroja, yang artinya keluar. Kalau kita ingin artinya mengeluarkan, bagaimana? Diikutkan wazan af'ala. Sehingga. Khorojah menjadi ahrojah Artinya mengeluarkan Kalau sudah artinya mengeluarkan Ini tentunya butuh adanya objek Atau menjadi bi'il muta'adhi Misalnya contoh yang lain Supaya kita dapat paham Misalnya kamula Kamula ini artinya sempurna Artinya sempurna Kalau kita ingin menginginkan artinya berubah menjadi menyempurnakan bagaimana? Maka diikutkan dengan wazan af'ala sehingga berubah menjadi aqmala ya menjadi aqmala yang artinya adalah menyempurnakan. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya kira materinya cukup mudah dan insyaallah dapat kita pahami semua intinya bagaimana kita dapat membedakan antara fi'il maklum dan fi'il majhulnya. Ini sangat penting. Kemudian kita juga hendaknya tahu bagaimana cara membuat fi'il Majhul. ya. Ini suatu pembahasan yang sangat penting Kemudian kita tadi juga telah membahas tentang pembagian VL ditinjau dari objeknya Ada VL lazim dan ada VL metadi Itu merupakan pembahasan-pembahasan yang cukup penting